Mitra bisnis, di Medan ada direktur utama sebuah perusahaan yang diadili secara pidana karena tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jam Sostek. Ini disebut-sebut sebagai yang pertama terjadi di Indonesia. Memang, meski umur Undang-Undang Jam Sostek sudah 18 tahun, tapi penambahan peserta Jam Sostek dirasa belum signifikan. Artinya, tidak banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta. PT Jam Sostek pun mengusulkan agar Undang-Undang Jam Sostek direvisi. Alasannya, sanksi bagi perusahaan masih minim. Selain itu, pengawasan tidak efektif karena bukan PT Jam Sostek sendiri yang mengawasi, melainkan Depnaker. Jadi PT Jam Sostek minta diberi kewenangan mengawasi juga. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Utama PT Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, bagaimana komentar Anda? Kalau kan itu, memangnya itu perkara pidana. Apakah pantas seperti itu? Ya. Tapi kalau saya pengusaha ya, ya, kalau memang itu perkara pidana ya, ya mestinya menurut hukum pidana ya. Apa? Kalau di di pidana ini ya, ya beratnya bagi pengusaha apa, -apa pidana? Ya. ya suruh mikir dulu tuh yang buat peraturan. Ya. Tapi kalau kalau kalau itu uh, masih wilayahnya perdata ya, wilayahnya perdata ya. Tapi menurut saya itu jam susai itu harus yang direvisi harus peraturannya kok. Harus peraturannya yang direvisi. Jangan diantem promo semua orang, e, semua karyawan itu dengan pelayanan yang sama. Kalau mau masuk pelayanan yang lebih baik, boleh aja. Itu yang harus dirubah. Kenapa masih banyak pengusaha yang belum mengikutkan karyawannya sebagai peserta jam sostek ya Pak? Ya kalau jam sostek ngambil orang nggak ketarik menurut saya ya. Sam Sostak yang harus direvisi supaya orang ketarik sama Sam Sostak ya. Iya supaya ketarik. Seperti sekarang kalau saya SDSN itu aja. Sistem jaminan sosial nasional itu loh. Nah... itu menurut saya saya setuju sekali ya yang pertama pokoknya yang penting itu harus melindungi karyawan tapi yang kedua juga e, bagaimana supaya kaminan sosial itu juga juga bisa berjalan dengan baik gitulah kalau kalau menurut saya itu yang terjadi di terjadi di Malaysia atau di mana-mana gitu ya itu pengusaha seluruhnya nyetor sekian persen terus yang kedua diminta untuk karyawannya juga menyetor sekian persen persenannya itu nanti dipakai untuk jaminan hari tua menurut saya saya setuju itu tapi kadang-kadang kenapa ke orang nggak pakai karyawan sendiri bilang Waduh Pak kami kalau berobat lewat ini kami kurang cocok. nah gimana Pak? lalu apa yang harus dilakukan jam sostek sendiri Pak yaitu yang yang yang yang mesti harus dikerjakan oleh jam sostek adalah supaya yang penting karyawannya puas seneng Nah kalau senang, karyawannya senang ya kami bersedia membayar. Kalau karyawannya banyak yang merasa, waduh kurang enak ini ya, sulit, prosedurnya apa ya, ya kami ya ya sebagai pengusaha kami juga pertimbangannya karyawan. Demikian Irwan Hidayat dan saya Rizal Andika.